Tangannya dong. Wah. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya? Sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Puasa semua bu ya, insyaallah ya. Wah, uh, alhamdulillah bu. Tadi luar biasa. Ini berapa lama latihannya ibu? Uh, khusus untuk acara ini hanya semalam khusus untuk ya, kencar ini iya. hanya semalam. semalam bisa sebagus itu kencakan tepuk tangan lagi loh terima kasih alhamdulillah <laughs> luar biasa iya. tapi rutin nggak sih iya, sebenarnya rutin. ada kegiatan grup uh, musik ko, uh, kolintang, kolintang iya. ini iya. ini dari Manado ya iya. alat musik dari Manado iya. ya ya kebetulan saat ini saya berada dengan bersama ibu-ibu dari Persit Cabang 5 Grup 3 Kopasus dan tadi sama-sama kita sedang menyaksikan penampilan dari ibu-ibu ini iya. ya iya. alhamdulillah sebenarnya luar biasa dan uh, nanti bicara mengenai uh, masalah kepemimpinan ya nanti ibu-ibu juga ikutan juga nanti ya bu ya karena biasanya kalau ibu-ibu yang ada di persit ini adalah ibu-ibu yang tahan banting kenapa bagaimana mereka harus Uh, merelakan suaminya berjuang demi negara Dan mereka juga harus mengurus anak-anaknya di rumah Subhanallah, kita beri tepuk tangan dan applause yang luar biasa Ya baik, saya mau menyapa dulu pemirsa di rumah ya ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun saja ada berada Alhamdulillahirrohabilalamin Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersilaturahim ya. Tanpa terasa sekarang kita sudah masuki 10 hari pertama di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan 10 hari ini Badan kita jadi semakin kuat dan kita mulai terbiasa lagi untuk menjalankan ibadah puasa Dan juga kita semakin menambah uh, kualitas ibadah kita Tidak hanya puasa tapi juga ibadah-ibadah yang lain Pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Tema kami kali ini adalah bicara mengenai kepemimpinan yang sejati Bagaimana dibalik seorang pria yang hebat pasti di belakangnya ada wanita yang kuat Dan tentunya tidak kalah hebat dengan suami-suaminya atau pria-pria hebat tersebut ya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita sama-sama akan mendengarkan tausiah dan ceramah dari guru kita Yaitu K.I. Haji Zainuddin MZ dan juga Ustaz kita Ustadz Zaki Mirza Dan disiarkan langsung, kali ini khusus dari Masjid Mako Kopasus Cijantung, Jakarta Timur Balai Komando, maksud saya Balai Komando Mako Kopasus Cijantung, Jakarta Timur Dan tentunya nanti kami akan mempersembahkan juga hadiah untuk Anda ya, Persembahan dari Top 1 Actionmatic Inilah dia, tabligh Akbar Ambulansi 431 Hijriah. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa TV One, dimanapun saja anda berada... Kita kembali lagi di Tablet Akbar 1431 Hijriah. Tadi kita sudah memberikan prolo awal tentang tema kita. Yaitu kita akan bicara mengenai kepemimpinan yang sejati. Dan bicara kepemimpinan tentunya kita juga akan melihat lagi. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini. Sehingga nanti akan dirunut. Hingga apa peran kita yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah Untuk bisa menjaga alam dan juga menjalankan tugas yang diberikan Allah di muka bumi ini Nah untuk kesempatan yang pertama sambil kita nanti juga akan menantikan kedatangan dari K.H.J. Zainuddin MZ Kita berikan kesempatan yang pertama kepada Ustaz Zaki Mirza Zaki Mirza akan bersama silahkan ya, Terima Tadi, kasih Bang Nafid atas ya. kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmadullah allazi la ilaha illa huwa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi pemirsa publik Akbar ramadhan TV1 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda. Dipanggil ayahanda kayaknya masih pada muda semua ya. Yang enak saya panggil abang-abang aja ya. Abang-abang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kalau dilihat Bang David, tidak ada yang absen bajunya satu pun dari topi. Iya. Nah, ini lambang Bahwa orang Islam itu memang harus belajar disiplin Memimpin dengan disiplin Nah Ibunda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Kemuliaan itu tidak hanya bersifat duniawi Tapi kemuliaan yang paling abadi Akan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua Yaitu kemuliaan ukhrawi. Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhiratih hasanah wakinah ada benar. Baik berbicara masalah kepemimpinan, saya kutip satu tulisan dari seorang psikolog Islam asar Syria yang bernama Sheikh Ibn Qayyim as Asuri. Beliau mengatakan bahawa pada awalnya Allah itu kan menciptakan tiga makhluk. Yang pertama Allah menciptakan anima vegetativa, tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah menciptakan anima aktifa binatang. Lalu Allah menciptakan manusia. Yang dalam bahasa biologinya disebut dengan anima intelektiva. Perbedaannya, makhluk yang ketigalah yang dititipkan oleh Allah bekal kecerdasan. Karena Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 pernah ingin memberikan hidup ini untuk diolah kepada langit inna aradna al amanata ala samawat kata Allah kepada langit langit tolong atur hidup ini kata langit abdi ora sungkan enggak biasa kata orang Sunda ente tiasa enggak bisa langit menolak karena langit tidak bisa Kemudian dikasih kepada bumi. Bumi juga tidak bisa memimpin. Lalu kekuasaan itu dikasih kepada gunung. Gunung juga tidak mampu memimpin. Lalu kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa diberikan kepada manusia? Karena memang manusia diberi kecerdasan. Bapak tahu kambing, Pak? Pak? Pak? Pak? Wah suaranya yeah. mantep banget nih. Tahu oh, yeah. ya. Saya temenin sekali lagi, Pak. Oh. Kambing itu kan beda dengan manusia. Sepinter-pinternya kambing, kalau di depannya ditaruh emas sama rumput, kira-kira yang dipilih apa, Pak? Oh. Ah, ini yang sering ngangon kambing tahu biasanya. Oh. Yang dipilih pasti rumput. Padahal kalau kambing itu cerdas, punya otak, dia bisa memimpin, ambil itu rumput, ya. Kemudian jual ke pasar. Atau misalnya jual ke tempat. Dijual bisa beli rumput se-kabupaten. Artinya apa? Kalau dikasih emas sama rumput. Pasti yang dipilih rumput. Bukan emas. Karena binatang tidak punya kemampuan untuk memimpin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah al-Baqarah ayat ke-30. Berfirman. rajim Ini. Jailun fil ardi khalifah. Maka Adam ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah mengelola bumi ini. Sekarang gimana kurang cerdas, Pak? Manusia bisa belajar dari alam. Manusia bisa belajar dari binatang. Manusia bisa belajar dari lingkungan sekitar. Pada tahun 1903, Raik bersaudara menemukan pesawat terbang. Menciptakan pesawat terbang belajar dari apa? Dari bagaimana burung bisa terbang di langit yang sangat luas Kemudian contoh lain Bahwa manusia itu cerdas adalah ketika melihat semut Lihat semut Pak Ketika dia punya beban yang bebannya lebih berat dari tubuhnya Dia tidak bisa berpikir menggunakan akal Karena memang tidak diberi kecerdasan tapi manusia tidak rela untuk mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Maka ada teori katrol. Sehingga tidak perlu capek-capek mengangkat beban cukup dengan alat yang diciptakan. Inilah manusia dengan segala kecerdasannya dipilih oleh Allah untuk mengelola alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afala yang duruna ila sama ikaifa rufi'at. Wahai manusia, lihatlah langit itu bagaimana ditinggikan. Manusia melihat, belajar bagaimana bisa sampai ke bulan. Subhanallah, pernah dengar kambing sampai ke bulan, Pak? Belum pernah. Yang pertama kali makhluk hidup pertama sampai ke bulan siapa? Manusia. Karena memang ternyata manusia diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Inilah kelebihan manusia di atas makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Maka saat ini satu model, satu rule yang paling tepat untuk kita jadikan contoh sebagai pemimpin siapa? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu buku yang sangat menarik Bang David. Iya. Ini ditulis oleh Syekh seorang ilmuwan berasal dari Mesir. Yang bernama Syekh Abbas Al-Aqad Beliau menyatakan ternyata Secara malu-malu Presiden, mantan presiden Amerika John F. Kennedy Beliau menjadikan Rasulullah SAW Dalam buku Asyirah An-Nabawiyah Bagaimana memimpin negara Amerika Subhanallah Yang dilihat adalah bagaimana Rasulullah Memimpin ketika ada di Kota Madinah ya. Kalau bapak pernah melihat Buku yang dibikin oleh Presiden Soekarno yang berjudul Islam dan Nasionalisme, ternyata di buku itu Presiden Soekarno banyak mengutip bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umatnya di kota Madinah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Rasul adalah pemimpin yang paling sempurna. Dan Rasulullah selama 14 tahun. Bu, bu. Ini terpesona melihat saya, kayaknya. Ughong aja sampai mangap masalahnya. 14 abad. Yeah. Subhanallah. Rasulullah dikaji dari berbagai disiplin ilmu, ternyata He is the greatest leader of the world. Allahu Akbar. Kita takbir, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ustaz, ada sesuatu yang menarik dari yang bapak yeah. sampaikan. Bahwa dari periode Nabi Adam sampai ke Rasulullah hmm. SAW, Nabi kita Nabi Muhammad itu kan diturun-turun itu dari Nabi Adam, ya. Nabi Nu, Nabi Hu terus ya kan Nabi Isa, Nabi Musa ya terus ya. Nabi, Isa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW ini masing-masing kan mewakili generasi ke generasi ya. dan setiap uh, Rasul itu kita anggap sebagai Khalifah pada zamannya ya. ya kan Nah ada hal yang menarik seperti yang tadi Ustaz sataikan bahwa masing-masing ini kita yakin bahwa rosul, di dalam Rasul itu ada uh, kepribadian ya yang merupakan uswatun kasana, ya kan perbezaan yeah. yang baik. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menyikapi seorang Rasul, ya? Rasulullah SAW di dalam keluarganya. Ya? Nah, nanti Ustaz Zaki bisa bercerita kepada okay. kita ya. Nanti kita akan bicara bagaimana seorang Rasul memimpin keluarganya. Keluarga ini, bisa jadi memang istri dan anak-anaknya, ataupun lingkungannya. Iya. Yeah. Tepat sekali, mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan Seribu Empat Hijriah. Ya pemirsa, Alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan tausiah awal dari Ustaz Zaki Mirza, ya, yeah. bicara tentang peran manusia di bumi ini. Kenapa Allah menurunkan Adam, Nabi Adam ke muka bumi ini sebagai pemimpin? Pada saat ditanyakan bumi bahkan langit pun tidak ada yang sanggup iya. memegang gunung amanah gunung pun ditanya iya bahkan gunung pun ditanya iya. tidak sanggup untuk memegang amanah ini hanya manusialah yang akhirnya mendapatkan atau memegang amanah untuk Betul. menjaga bumi ini dimana waktu itu itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak cucu adam Baik. tetapi memang dalam perjalanannya uh, usat sering kita manusia kan uh, apa ya hilaf hmm. ya Betul. kita seringkali kali hilaf atau kita merasakan dengan karakter kita yang memiliki keterbatasan ya yeah. jangankan kita memimpin orang lain memimpin diri sendiri aja kadang kala susah gitu. Betul. Saya mau coba mengkaitkan dengan uh, apa uh, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, di mana laqad kana Rasulullah uswatun hasanah tadi gitu. Yeah. Bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat pribadi uh, yang yang baik. Nah, gimana kita bisa bersikap dari seorang figur Rasulullah beliau memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin keluarganya. Silakan Ustaz. Baik. Setiap manusia itu yang pasti adalah pemimpin untuk dirinya sendiri Ini dalam skala mikro pak Pak RT adalah pemimpin bagi warganya dalam satu RT Naik lagi Pak RW adalah pemimpin yang mengurus masyarakatnya dalam skup satu RW Terus naik dan terus naik dan terus naik ke dalam tingkat yang lebih tinggi Tapi untuk masing-masing ternyata Diri kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing Makanya Rasulullah SAW setelah perang badar Beliau menjawab satu tanggapan dari salah seorang sahabat Ya Rasul, Alhamdulillah kita baru saja pulang dan menang dari satu peperangan Kata Rasulullah SAW, entar dulu perang yang tadi baru perang yang kecil ada perang yang jauh lebih besar Perang apa ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu sendiri Ternyata yang harus dipimpin dalam diri kita masing-masing adalah Lebih sering bagaimana memimpin hawa nafsu kita Ini yang sulit Makanya Bapak kita lihat Berapa banyak para pemimpin berskala internasional Yang akhirnya harus jatuh karena bertakluk di bawah kaki wanita Betul gak Pak? Pak betul gak? Kok manggutnya berat amat nih urusan wanita Kita lihat Napoleon Bonaparte The Lion of the Europe Pemimpin daratan Eropa Bagaimana Dia harus bertakluk Di bawah kaki Margaret Josephine Tuh, lihat. Belum lagi Hitler dia harus bertekuk lutut di bawah kaki Eva Brown Belum lagi Julius Caesar, pemimpin Romawi Yang di zaman Rasulullah memegang wilayah barat Saat itu harus jatuh di bawah seorang wanita asal Mesir yang bernama Cleopatra Nah, makanya Pak, baik-baik dengan wanita kalau istilah pemimpin, pemimpin itu istilahnya jempol hmm. Makanya kalau udah diacungin jempol sama pemimpin, nih ukuran baik Bagus Tapi wanita hati-hati Karena wanita itu ibarat kelingking Kecil tapi mantep Baik-baik, coba kalau sweet pak Jempol lawan kelingking menang mana? <laughs> Berarti pemimpin lebih sering kalah sama siapa? Sama kelingking itu Margaret Josephine kelingking Cleopatra kelingking yang ngojok-ngojokin Nabi Adam untuk memetik buah Huldi sehingga diturunkan dari surga oleh Allah siapa? kelingking Siti Hawa itu perempuan semua pak makanya kita lihat tapi Rasulullah SAW ketika beliau ingin meninggal tidak pernah satupun dipanggil istrinya tapi yang dipanggil oleh Rasulullah SAW siapa pak? Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Maka wajar kalau Samuel Huntington di dalam bukunya. Tasaudumul Hadarah, benturan peradaban. Beliau menjadikan Rasul Muhammad SAW. Seorang nomor satu yang paling hebat in all over the world. Di seluruh dunia. Nah, belum lagi para orientalis barat. Nanti... Ada lagi Michelle H. Hart yang menulis buku 100 Tokoh Paling Menggoncang Peradaban Dunia. Nomor satu ditaruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Newton, Einstein dan sebagainya. Ditaruh nomor sekian. Inilah bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang dilihat dari disiplin ilmu manapun he is the greatest. Pasti akan tampil ...sebagai pemimpin yang terhebat. Begitu, Wang Navid. Ya, baik. Tapi... Memang uh, menarik sekali kita bicara menjadi uh, seorang pemimpin ya Tadi sebut siapa aja? Napoleon ya. Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte, Hitler Kemudian ya. ada lagi Julius Caesar Julius Caesar ya yeah. kan? Julius Caesar ya yeah. Saya juga termasuk yang gampang tunduk dengan istri saya Oh gitu? Ini <laughs> isti... gampang takluk sama istri ya? Saya isti ikatan suami takut istri saya <laughs> <laughs> <laughs> Ya baik Siapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan Oke Silakan, bapak Baik Pak Mayor Alphonsus Silakan Pak pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Mayor Infantri Alphonsus Kading Kasih pes grup 3 ke Pasus uh, ya, ya. set... Pertanyaan kami Keberhasilan seorang pemimpin di keluarga Kita sebagai laki-laki dan sebagai seorang ayah di keluarga itu Tidak terlepas dari uh, peran istri sebagai penamping suami Dalam Pada saat kita berhasil memimpin anak-anak kita dan keluarga kita pasti kita mendapatkan pujian dari anak-anak kita dan mungkin para tetangga yang melihat kondisi keluarga kita ini baik pertanyaan kami bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada istri kita yang telah mendampingi kita dalam memimpin keluarga itu yang pertama, yang kedua apabila kita membuat keputusan yang salah di dalam keluarga pastinya kita akan mendapat Uh, hal yang negatif oleh anak-anak kita. Dan bagaimana kita pada saat kita membuat keputusan yang salah itu. Kita menyampaikan permintaan maaf kepada istri kita. Oh, Terima kasih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tepuk tangan Bapak-Bapak. Allahuakbar. <laughs> Oke nanti kita kita jelasin untuk tepuk tangan boleh karena ini di Balai Komando ya Pak ya. Bukan di dalam masjid enggak apa-apa ya Pak ya. Baik silakan Ibu-ibu. Tadi luar biasa. Seorang laki-laki ya, bagaimana caranya untuk mengucapkan terima kasih kepada istrinya atas segala yang sudah diberikan karena kesuksesan ini berkat dukungan si istri. Subhanallah. Ibu, siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh iya, silakan Ibu. Ya, pertanyaannya apa? Namanya siapa? Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan pertama tama saya memperkenalkan diri Nama saya Nani Istri dari Mayor Infantri Rianto yeah. Pertanyaan saya yang pertama Dalam Al-Quran Dalam surat Nasar Saya mendengar kalau Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin yeah. Pertanyaan saya Mengapa Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin Baik. Yang kedua Kriteria seperti apa pemimpin yang baik itu khususnya dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum. Pertanyaannya Waalaikumsalamualaikum. bagus, bagus ya, Sano. <laughs> ya, kusat. mau dijawab sekarang apa ya. besok kusat? Abis Idul Fitri aja bang. <laughs> silakan dijawab pertanyaan dari. Baik. Walaupun, silakan. Saya teringat satu buku yang berjudul The True Love Story of Siti Khadijah. Buku ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dibantu, sangat diback up perjuangan dakwah beliau oleh seorang wanita kaya raya pengusaha yang saat itu menjadi pengusaha nomor satu di kota Mekah Al Mukarromah. Beliau adalah Siti Khadijah. Dalam sejarahnya, subhanallah, ternyata Siti Khadijah ini selalu mendukung kiprah perjuangan dakwah seorang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama turun, kemudian beliau kedinginan, siapa yang pertama kali membuat hatinya tenang? Tidak lain adalah istrinya, Siti Khadijah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya saya mau bilang nih ibu apalagi dengan suami yang sering pulang atau sering pergi tapi gak pulang-pulang jangan-jangan ini saudaranya Bang Toib semua nih pak dua lebaran, dua puasa gak pulang-pulang tapi lagu Bang Toib udah gak laku karena Bang Toib udah pulang sekarang nah seorang istri harus pandai menghibur paling tidak ketika seorang suami Pulang berjuang, pulang berjihad, bekerja apapun profesinya. Maka yang terbaik adalah kata Rasulullah s.a.w. Istri yang soleha, istri yang ketika suami pulang ke rumah. Maka wajahnya saja sudah membuat hati menjadi tenang. Sekarang kebayang gak Pak? Kita dari pagi sampai sore kerja capek. Peras keringat, banting tulang. Sampai di rumah istri itu muka ditekuk enggak kehitung itu lipetannya. Kira-kira bikin hati senang apa dongkol? Pasti dongkol. Oh, udah bete di kantor, bete di rumah. Maka kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhi ka shadaqah. Senyum kepada saudara sendiri saja sedekah, apalagi senyum terhadap suami terhadap istri. Maka yang terbaik bagaimana berterima kasih kepada istri Tentunya adalah dengan menghargai kemuliaan seorang istri Tapi juga harus dilihat bagaimana seorang istri itu memuliakan suaminya Karena banyak juga istri yang sangat tidak mendukung ketika suaminya berjuang Apapun profesinya Maka ketika istri mendukung perjuangan suami Berikanlah reward, penghargaan Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat yang tidak berubah kita kalau lagi pacaran dulu kan serba romantis, Pak. Anak sekarang apa lagi nih? Panggilannya macem-macem, Bang David. Apa aja, Ustaz? Kamu lagi apa yang? Oh, kan gitu. Atau kamu lagi di mana, Beb? Uh. Maksudnya Bebek. <laughs> Masih pacaran. Uh -uh. Nanti baru nikah, Papa, Mama. Iya. Yeah. Punya anak satu, kalau ditanya itu siapa? Bapaknya anak-anak. Uh. Ntar punya anak dua, siapa? Bapak lo. <laughs> punya anak tiga, Bapaknya hilang, tinggal lu nya doang. <laughs> <laughs> Baik, kita Bang Navin. Oke, sudah nanti kita akan lanjutkan lagi Jadi, ya. uh, memang perlu ada apa ya? Kalau dalam pernikahan itu harus saling menghargai. Betul. Pada saat seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, istri sambut dengan senyuman dan suami juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan istri dengan senyuman dan juga dengan kata-kata indah ya. Disayang seperti waktu pacaran gitu ya. ya. Para Rasulullah saya enggak salah ya, itu Rasulullah memanggil istrinya Yahumairah, yang kemerah-merahan. Yang kemerah-merahan Karena Pipinya memang merah dari sononya Subhanallah Dari sononya Kalau ibu kan pada merah nih Ini gak tahu pakai belas Oh nampak ditabok suaminya saya gak ngerti <laughs> Baik kita akan lanjutkan lagi <laughs> Jangan kemana-mana kita juga nanti akan dengarkan jawaban dari ibu Tetaplah di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Iya pemirsa masih disiarkan langsung dari Balai Komando Makokopasus di jantung. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi ya. Alhamdulillah kali ini uh, Kyai Haji Zanun Damzah sudah bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama sebelah saya ada Pak Maksum ya. Bicara mengenai kepemimpinan, pemimpin itu pasti ada hubungannya dengan tanggung jawab. Nah, kita sebagai manusia punya tanggung jawab kepada Allah, dan juga kita di dunia juga punya tanggung jawab pada keluarga kita ya kan, nah bulan Pak Masum sebagai uh, ibaratnya bagian dari negara ini, sebagai anggota Kopassus, bulan Ramadan ini, gimana aktivitasnya Pak? bisa pakai maiknya aja Pak Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya menjawab, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Masum Bintara Grup 3 Kopassus ya. jadi untuk kegiatan Kopasus pada umumnya atau Grup tiga pada khususnya bulan puasa atau bukan bulan puasa sama saja kegiatannya fisiknya sama. Cuma... Kiri, oh fisik juga tetap ya sama, sama, saja. sama saja. Cuma yang membedakannya itu adalah waktunya. Oh kalau di luar bulan puasa mm -hmm. itu kita pemilihan fisik di pagi hari. Mm -hmm. Tetapi kalau pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini, mm -hmm. kegidaan fisiknya dialihkan waktunya sore. Oh, gitu. Ya, sambil menunggu berbuka puasa. Oh, subhanallah. Ya, kira -kira oh, jadi dialihkan waktunya ya, ya tapi waktunya... fisiknya tetap berjalan. Tetap. Beras... Kalau memang 8 kilo, 8 kilo. Kalau 5 kilo, 5 kilo tetap. Subhanallah. Takbir dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> Terima kasih, Pak Mangsung. Ya, Inilah dia bentuk bagaimana... Uh, prajurit kita siap untuk mempertahankan negara kita walaupun puasa karena banyak kemenangan peperangan yang diraih oleh uh, umat Islam ya, pada saat bulan puasa. Oke, okay. bicara ke kepemimpinan tentunya kita akan melanjutkan lagi untuk mendengarkan tausiah dan juga ceramah dari guru kita. Seperti yang tadi kami janjikan kepada Anda pemirsa bahwa saat lagi kita akan dengar tausiah dari Kiai Haji Zainuddin. Sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Kiai. Kiai silakan, Kiai. Ya. Jai, kita hari ini bicara mengenai kepemimpinan. Tadi sudah dibahas sedikit tentang kepemimpinan, tentang tugas dan fungsi uh, manusia di muka bumi ini dan tadi juga sempat dibahas uh, tentang pemimpin di dalam keluarga. Nah, bagaimana sih kita harus bersikap sebagai pemimpin pada saat kita memiliki tanggung jawab dengan keluarga, tugas dan juga kepada Allah. Tugas kita di dunia, entah kalian saya di sini prajurit ya kepada negara dan juga kepada keluarga. Silakan, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu keluarga besar Kopasus Dan segenap pemirsa TV 1 Di seluruh tanah air Pada waktu Perintah puasa Diturunkan Sebagian sahabat menyangka Bahwa siang malam itu tidak boleh bergaul dengan istri nah bagi pasangan tua ini enggak masalah tapi bagi para pemula wah ini berat banyak yang nyerempet-nyerempet habis sholat zuhur kumpul di masjid ngobrol gak tahan lo gue kenapa? kejadian juga semalam <laughs> rupanya banyak temennya yang senasib <laughs> gue juga lo ah gue juga mau ntar gitu. sampai berita ini kepada baginda rasul, turun penegasan quran uhilla lakum laylat asyami arrafasu ilanisa ikum Dihalalkan bagi kamu bergaul dengan istrimu pada malam-malam puasa. Malam. Kenapa? Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, bahwa itu adalah basic need dari manusia. Kalau siang malam enggak boleh sama sekali, sebulan penuh rontok rambut, Pak. Tapi ada yang mau saya sampaikan berkaitan dengan ini ayatnya kemudian menyambung kenapa dibolehkan karena kau suami adalah pakaian untuk istrimu kau istri adalah pakaian untuk suamimu ini sebetulnya arahnya ini. Quran dengan bahasa yang indah bilang hunnal libasul wa antum libasul lahun istri pakaian suami suami pakaian istri sebelum kita masuk kepada kepemimpinan di rumah tangga kenapa pakaian Pertama Tugas utama pakaian adalah nutup aurat Itu dulu yang penting Tugas utama pakaian adalah Menutup aurat Soal mode Nomor 2000 Soal trendy Nomor 3000 Soal merek Nomor sekian Tapi tugas utama pakaian Menutup aurat Kalau suami istri ibarat pakaian maka dia harus saling menutupi kekurangan masing-masing ini dulu yang pertama pakaian harus saling menutupi kekurangan masing-masing Di -masing. dimanapun itu menutupi kekurangan memang dalam Islam suami pemimpin di rumah tangga dalam Islam istri wajib taat tapi selalu ada demokrasi Istri wajib taat, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang. Itu kan demokrasi dalam rumah tangga. Istri wajib taat, ya, tapi suami juga tidak boleh sewenang-wenang. Pakaian harus saling menutupi aurat. Kekurangan suami ditutupi istri, kekurangan istri ditutupi suami. Suami berangkat tugas, istri kan berdui fungsi di rumah tangga Ya jadi kepala rumah tangga Jadi pemimpin buat anak-anaknya Menutupi kekurangan Itu jangan kekurangan suami diceritain di tempat arisan Atau kekurangan istri diceritain di mana-mana Itu tidak berfungsi sebagai pakaian Pakaian harus menutup aurat Yang kedua Tugas utama pakaian itu harus jadi kebanggaan saya bangga pakai baju koko, nih. saya bangga pakai sarung, saya bangga pakai peci. Kopassus tentu bangga dengan atribut dan seragamnya. Ibu bangga punya suami prajurit, saudara bangga punya istri yang setia. Kebanggaan itu menimbulkan peng, saling peng, rasa respek. Respek <coughs> memudahkan timbulnya saling pengertian. Dan pengertian tangga utama untuk mencapai ketenangan. Bagaimana orang... Mau respek kalau dia tidak bangga Bagaimana orang Mau bangga Kalau dia Tidak mengerti Tentang apa sesungguhnya Suaminya dan apa Tugas utamanya Jadi ini yang kedua pakaian Harus jadi kebanggaan Kebanggaan menimbulkan Respect Menimbulkan rasa hormat dan rasa hormat mudah menimbulkan saling pengertian. Ya, saudara, sekarang ini kita hidup di abad entertain. Orang pintar bangun pencitraan. Ini dilema demokrasi kita. <tuh> Sementara demokrasi itu kan hanya bicara kuantitas, nggak pernah bicara kualitas. Setengah tanpa satu itulah pemenang. mau rombongan preman, yaitu yang kedua. Demokrasi memang agak sulit kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan. Goyah sendinya. Sehingga tetap saja peluang akan diperoleh oleh para pemilik modal. Pada saat rakyat terkena penyakit pragmatisme. Kan sulit berharap rakyat yang lagi lapar dan perlu pekerjaan bisa memilih pemimpin yang bagus. Agak berat itu. Ditambah abad pencitraan. Sekarang ini... Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering tak jelas. Atribut aja kacau sekarang. Pemburu hantu pakai sorban. Bentar lagi kiai pakai helm ini. Atribut aja udah kacau. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, tak karuan. Jadi saya tak heran kalau melihat artis mau jadi bupati. Saya tak sebut nama lain. Ya, mau jadi bupati. Ya, dengan segala hormat saya menghargai hak demokrasi orang. Dengan segala hormat saya menghargai hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi dengan segala hormat saya harus memperingati seluruh rakyat kita bahwa urusan itu lebih baik serahkan ahlinya. Bahwa urusan itu lebih baik diserahkan ahlinya. Dari dulu saya mengatakan Tentara TNI dengan rakyat itu seperti hutan dengan harimau, Kopassus dengan rakyat seperti hutan dengan harimau itu tidak boleh pisah. Hutan itu kalau nggak ada harimau nya nggak angker loh pak. Siapa saja esa eh, enaknya masuk hutan, nebeng pohon seenaknya, kenapa? Hutan nggak ada harimau nya, nggak ditakuti orang. Tapi harimau juga kalau enggak tinggal di hutan. <laughs> ikut sirkus itu. <laughs> harimau itu kalau sudah ikut sirkus tuh hilang wibawanya tuh. Disuruh duduk, duduk. Disuruh lompat, lompat. Kada abdi mah kumaha juragan wae ayana balak. Baik. Sebentar, pada parakyu ya. maka harimau harus jaga hutan, hutan juga harus tahu keperluan harimau. Ada take and give-nya di situ. Yeah. Nah, itu nanti dalam konteks rumah tangga kita akan runtun lagi. Baik, ini. kita akan lanjutkan lagi. Pastinya ini berhubungan dengan, dengan tugas dan fungsi masing-masing, iya -masing. kan gitu. Negara kita ini tentunya akan diakui kedaulatannya, ya. ya. Oleh tetangga-tetangganya tentunya dengan memiliki pertahanan yang kuat. Seperti yang sekarang ini, pasukan Kopassus ini termasuk salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Kita beri tepuk tangan buat Kopassus, subhanallah. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan uh, lanjutkan lagi, nanti kami juga akan memberikan hadiah untuk Anda. Dan nanti Pak Kiyai juga akan bicara lebih banyak lagi tentang uh, keluarga. ya Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijri. dipandu oleh David Kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Popi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa kita kembali lagi di Tabligh Akbar Madrasibuh 131 Hijriah. Bicara mengenai pemimpin ya, dalam lingkungan keluarga ya, pada saat suami bertugas sudah disampaikan oleh Kyai yang tanggung jawab di rumah itu otomatis adalah istri atau ibu dari anak-anak. Begitu berat beban yang diterima uh, Tanggung jawab yang diemban oleh seorang istri, ya apalagi uh, saya tidak hanya bicara dalam institusi uh, apa uh, militer, ya tetapi juga tugas-tugas yang lain. Misalnya orang bekerja kilang minyak, tiga bulan di uh, offshore, kembali lagi satu bulan di Jakarta di rumah, kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak sangat sedikit. Nah, tentunya kita akan kembali lagi bagaimana sih Islam sebenarnya memandang ya uh, perempuan. Soalnya ada kaum Orientalis yang mengatakan bahwa Islam itu selalu nomor dua ya posisi perempuan. Nah, kiai gimana kita bersikap terhadap ini kiai? Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya akan berangkat dari ungkapan terakhir tadi bahwa urusan itu memang lebih baik diserahkan ahlinya. Jangan memaksakan diri memasuki sesuatu yang memang bukan dunia kita. Toh ini sesuai dengan prinsip manajemen modern bahwa the right man in the right job, the right man on the right place, dan seterusnya. Nah, satu hari sekelompok perempuan unjuk rasa kepada baginda nabi. Tapi tentu unjuk rasa yang sopan Kalau kita kan sekarang ini seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa Demo itu enggak sah kalau enggak mecahkan kaca Tidak abtol kalau enggak nyaci maki orang Kita seperti terserabut dari akar budaya kita Tiba-tiba kita jadi bangsa yang beringas ini sekelompok ibu-ibu Menjuk rasa Ya Rasul mm -hmm. Orang laki sih enak dong, Enak kenapa? Iyalah kalau orang laki berhaji Kami haji Orang laki puasa Kami puasa Orang laki sodako Kami sodako Tapi kalau mereka orang laki jihad Maju ke medan perang Dengan pedang tombak dan panah kami cuma disuruh nunggu di rumah. Padahal kami kepingin loh mendapat pahala jihad itu. Kami kepingin mati bersimbah darah, gugur sebagai syahid. Izinkan kami maju ke medan perang ya Rasul. Ini perasaan ibu-ibu itu. Rasulullah senyum, Bu, ibu tidak usah khawatir. Ibu juga punya jihad loh. Apa jihad kami ya Rasul? Jihadukunna fi buyuti kunna. Jihad ibu-ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu. Ini keseimbangan. Jadi suami di medan tugas, ibu di rumah punya porsi yang sama. Karena tidak seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta dan dukungan istrinya. Yang pengaruhnya sangat besar suami yang jujur, <klihat> polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung kalau dikipas-kipasi si istrinya. Hi, tukang kipas paling ahli. Tukang kompor, tukang kipas. Saya punya teman mubalik. Biasanya pidatonya sejuk, asik, runtun, enak didengar. Satu malam acara sama-sama, saya kaget dengar ceramahmu. Wah, benar semua salah. Ulama dihantam pemerintah, udahlah semua salah. Selagi acara kami ngobrol sama-sama, makan sama-sama bulan malam waktu itu. Saya tanya, "Temen pidato lu keras benar malam ini." Dia bilang tadi mau berangkat gua bisa ribut sama bini gua tadi. <SARAN> ini <SARAN> Ini gatal di mana Garuknya di mana ini? Saya mau cerita pengaruh rumah tangga Dalam pelaksanaan tugas Sangat dahsyat dampaknya itu Tidak ada seorang suami Bisa sukses jadi apapun dia Tanpa peran serta dan Dukungan istrinya Karena itu Islam sejak awalnya Muncul memang untuk Mengangkat harkat, derajat dan Martabat perempuan Coba ibu lihat Sebelum Rasulullah datang, perempuan tu menyedihkan nasibnya. Ini enggak cerita Arab, cerita dunia. Dunia 14 abad yang lalu. Jangan lupa itu, Amerika baru membangun demokrasi 200 tahun yang lalu. Ini dunia 14 abad yang lalu. Di dunia, nasib perempuan tu dilecehkan. Alat pemuas nafsu dilahirkan hanya untuk melahirkan Kalaupun berperan, peranannya nggak lebih segitiga pengaman, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, muter-muter di situ, dilecehkan alat pemuas nafsu, dilahirkan hanya untuk melahirkan, harganya murah. Sebelum Islam datang, murah. Sebelum Islam datang murah. Sebelum Islam datang, <laughs> masya Allah, nggak usah jauh-jauh. Raja-raja Jawa kita Pak sebelum kenal Islam, seenaknya ngoleksi perempuan tuh, dijadikan selir murah. Sultan-sultan di Turki ratusan piara harem di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun Perbadan City itu kan seribu kamar karena istrinya seribu. Blah, sudah saya ngebayangin tu kalau raja istrinya seribu, kapan pakai kolornya tu raja? <SILENCIO> <SILENCIO> Inilah hi, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. <laughs> ya ini sahaja Maaf Ya iya kaya ini maaf Daripada togang-togang ya. Saudara-saudara Nabi ten, terenyuh Lalu ini ungkapan Ini ungkapan 14 abad yang lalu Bandingkan Amerika baru bangun demokrasi 200 tahun lalu Baru ya. 200 tahun lalu dia teriak-teriak That all men are created equal semua manusia dilahirkan sama. sama Itu seruan baru 200 tahun lalu Ini 14 abad yang lalu Dari gurun pasir Ada ungkapan An-nisa imadul Bilad. Perempuan itu tiangnya negara Kalau baik perempuan Baik negara Kalau rusak perempuan Hancur negara Tiang negara Eh tiang <laughs> Maksud, tiangnya, tiangnya negara Ya yeah. Baik. Dan tiang itu tentu ada fungsi-fungsinya. Ya. ya, perempuan sebagai pendamping suami ya. ini yang paling penting. Perempuan sebagai ya. mempersiapkan generasi mendatang dan yang ketiga ya. perempuan sebagai social agent di tengah masyarakat. Baik. Banyak fungsi-fungsi lain yang menunjukkan bahwa Islam sungguh dan serius mengangkat mau perempuan itu maju. Mengangkat harkat derajat dan martabatnya, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Itu titik poinnya di situ. Silakan maju, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Takbir, Allah Akbar. Betapa mulianya Islam dan di juga terjawab semua di mana porsi laki-laki, di mana porsi perempuan menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah profesi yang sangat mulia. Kita semua tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa tentunya kasih sayang dari ibu kita dan juga mendidik kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tabligh akbar Ramadan akan segera kembali. Nanti kita akan berdoa bersama dan juga kita akan dengarkan kesimpulan dari Ky Haji Zaidun MZ Tetaplah di tabligh akbar Ramadan 1400 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sulaiman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dengan sepenuh segala kelemahan dan kekurangan kami permohon kehadiranMu ya Allah karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadaMu dan sayang kepada kami berikan mereka kekuatan zahir dan batin. Untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya berikan kami sikap amanah dalam mengemban dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil imama. Rabbana atina fid hasanah wa fil hasanah ya wa qina 'adzaban nar. alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah. رب البرايا أشتغفِر الله من الخطايا أشتغفِر الله رب البرايا أشتغفِر الله من الخطايا Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khathaya Alhamdulillah Rabbil Al terima kasih banyak pemirsa nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan azan yang akan disiarkan langsung dari balai komando